kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang siap mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati materi kita hari ini masih ada hubungan eratnya dengan materi yang sebelumnya. Masih ingat materi terakhir kita? Apa? Yang punya catatan enak, tinggal buka catatan, yang tidak nyatet nah. Apa materi sebelumnya? Apa? Basa Basa dakwah Terang-terangan yang sebelumnya fase dakwah sembunyi-sembunyi ya terakhir kita membahas tentang fase dakwah terang-terangan di mana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Taala untuk merubah cara dakwahnya. Sebelumnya secara sembunyi-sembunyi berikutnya adalah perintah untuk menyiarkan dakwah Islam secara terang-terangan. Perbedaan cara ini menimbulkan efek menimbulkan dampak terutama dari sikap orang-orang musyrikin Quraisy. Materi kita hari ini akan mengambil tema Respon Quraisy pasca dakwah terang-terangan. Ini materi kita hari ini. Respon Quraisy pasca dakwah terang-terangan. Yakni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh langkah untuk terang-terangan di dalam berdakwah, bagaimana respon dari orang-orang Quraisy tersebut? Apakah mereka adem ayam saja, atau mereka protes, atau mereka berontak, atau apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu? Inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Perlu diketahui. Bahawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara orang-orang Quraysh Bukanlah beliau yang pertama kali Memunculkan dakwah yang baru Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah ada beberapa orang yang memunculkan sesuatu yang baru Dalam arti sesuatu yang tidak umum Di antara orang-orang Mekah Contohnya Ada seorang namanya Zaid Ibnu Amr Ibnu Nufail Ini pernah memunculkan suatu ajakan Gerakan Di kota Mekah saat itu ada yang lainnya Umayyah Bin Abissalt Ini juga orang yang muncul Membawa sesuatu yang Tidak umum Ada juga Qas Seorang namanya Qas Ibnu Sa'idah Ibnu Sa'idah Ini juga membawa Sesuatu yang umum Yang baru Hanya saja Dakwah-dakwah -da yang muncul sebelum Nabi kita Muhammad SAW tidak berkembang, layu sebelum tumbuh. Jadi muncul bibitnya, muncul tunasnya, belum sampai besar sudah mati terlebih dahulu. Jadi Dakwah-dakwah -da yang diusung oleh orang-orang sebelum Nabi (s.a.w) maksudnya adalah ajakan-ajakan dan tidak mesti ajakan itu sifatnya mengajak kepada agama Islam, mengajak kepada suatu pemikiran. Selalu kemudian mereka mati dan tidak berkembang. Akan tetapi orang-orang kores -orang ini mengira bahawa Nabi kita Muhammad SAW nasib akhirnya akan sama seperti orang-orang sebelumnya jadi mereka pikir, lah ini bikin kontroversi sebentar lagi juga mati tidak usah di respon juga sebentar saja layu ini prasangka awal Orang-orang musyrikin Quraish terhadap dakwah yang diusung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun, ternyata prasangka mereka itu tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi ketika Nabi kita Muhammad SAW mengambil langkah untuk dakwah terang-terangan. Saat itulah kemudian musyrikin Quraisy mulai menyadari bahwa dakwah yang dibawa oleh Muhammad SAW ini adalah dakwah yang mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Dakwah ini walaupun pelan tapi pasti terus grafiknya itu naik. Pengikutnya, walaupun awalnya cuma belasan, akan tetapi secara perlahan bertambah, bertambah dan bertambah, sehingga mereka mulai menyadari bahwa dakwahnya Muhammad ini masuk ke rumah-rumah orang-orang yang ada di Mekah. Apalagi saat itu Nabi kita Muhammad SAW mulai terang-terangan mengajak masyarakat yang ada saat itu untuk mentauhidkan Allah Taala. Ta untuk meluruskan akidah untuk memperbaiki pola ibadah yang keliru yang diwariskan oleh nenek moyang mereka jadi Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan beliau SAW sudah mulai menyentuh Pola ibadah yang tidak benar yang ada di masyarakat Kesyirikan Kurofat Takhayul Penyembahan terhadap berharap Dan yang semisanya Ketika Nabi kita SAW Sudah mulai terang-terangan mendakwahkan agama Islam Kemudian sudah mulai mengkritisi Sesembahan-sesembahan selain Allah Tabaraka wa taala yang ada saat itu Lata, Uzza, Manat dan yang semisalnya, maka orang-orang Quraisy pun bangkit. Mereka memberikan respon yang keras terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka paham betul bahwa resiko dari tersebarnya dakwah ini adalah sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka agungkan harus ditinggalkan praktek-praktek ibadah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka harus mereka perbaiki mereka paham betul ini resikonya maka sebelum terlambat Sebelum pengikut Nabi Muhammad saw semakin banyak, sebelum menjadi bola salju, tahu bola salju? Ha? Awalnya kecil, kemudian semakin berputar, semakin besar. Sebelum ini semua terlambat, maka orang-orang musyrikin Quraisy berusaha untuk menghentikan dakwah ini. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan pertama kali adalah mendatangi pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kira-kira? Paman Nabi banyak. Yang kita maksud di sini kira-kira siapa? Abu Abu Talib. Siapa? Abu Khaled. Mereka mendatangi pamannya Nabi SAW yaitu Abu Talib. Mereka berusaha untuk melobi Abu Talib. Agar Abu Talib ini mau membujuk keponakannya. Siapa keponakannya? Nabi kita Muhammad SAW. Mereka datang, para pembesar itu datang kepada Abu Talib. Mereka berusaha membujuk Abu Talib. Tolong dong. Itu ponakan kamu disuruh berhenti. Mengajak-ajak orang untuk mengikuti ajaran dia. Apa yang diucapkan? Ya. Oleh orang-orang musyrikin Quraish tersebut kepada Abu Talib. Kata mereka. Ya Abu Talib. Wahai Abu Talib. Inna bna aki kqat sabba alihatina alihatana wahai Abu Talib, konaanmu itu loh sudah mulai berani mencaci Tuhan Tuhan kami, wahabdi nana dan sudah mulai menjelek-jelekkan agama kami. Wafahah apaa mana, wazallah abahana. Dia ini sudah mulai mengatakan nenek moyang kita ini tak benar. Sudah bulan ini menyudutkan tokoh-tokoh masyarakat kita. Ini adalah perbuatan yang tidak bisa didiamkan. Maka kemudian. Orang-orang musyriqin Quraish. Memberikan dua pilihan. Memberikan dua pilihan. Kepada Abu Talib. Yang pertama. Pilihan yang pertama. Kami minta kamu. Wahai Abu Talib. Yang memberhentikan. Keponakanmu. Jadi kami minta kamu. Wahai Abu Talib, kamu sendiri yang menyuruh keponakanmu ini supaya diam, tidak melanjutkan aktivitas dia. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, Wa imma antu Khaliyah biinana wa biinahum. Kalau kamu tidak mau untuk menghalangi, menghentikan keponakanmu, pilihan yang kedua biarkan kami yang menghentikan dia jangan halangi kami untuk menghentikan dia dalam arti jangan lindungi keponakanmu ini pilihan si mala si malagama ya orang Arab mengatakan ahlahuma murrun yang paling manis diantara Keduanya pahit nah, Ini eh, Pepatahnya orang Arab Kalau kita punya pepatah Bagaikan makan buah Simalagama Dimakan Mati Tidak dimakan Mati, milih mana Dijual <tuh>, iya, Kalau buah Kalau buah dimakan mati, gak dimakan mati siapa makan jual aja <tuh> jadi antara dua pilihan ini sulit Abu Talib disuruh untuk menghentikan keponakannya sendiri dan Abu Talib ini tahu bahwa keponakannya ini yaitu Nabi kita Muhammad SAW kalau sudah punya prinsip jangan harap bisa dihentikan kalau sudah punya prinsip Abu Talib ini paham banget karena sejak kecil Nabi Muhammad ini sudah ikut pamannya ditinggal wafat oleh bapaknya kemudian ditinggal wafat oleh siapa? kakeknya kemudian ditinggal wafat oleh ibunya akhirnya sejak kecil Nabi kita Muhammad SAW tinggal berserta Abu Talib dan Abu Talib ini paham betul karakter keponakannya jadi kalau Nabi kita sudah punya pedoman sudah punya prinsip jangan harap Nabi kita itu mau meninggalkan prinsipnya walaupun dibujuk bagaimanapun makanya di dalam beberapa buku-buku sejarah walaupun ada sebagian ulama yang mengkritik keabsahan riwayat ini Ketika Nabi, ketika Abu Talib berusaha untuk membujuk Nabi kita Muhammad S.A.W. karena sulit Abu Talib posisinya, dia didesak sama para pembesar Quraisy, rekan-rekan dia. Di sisi lain, dia sayang banget sama Nabi kita Muhammad S.A.W. Maka ketika didesak untuk meninggalkan dakwah yang diusung oleh Nabi kita Muhammad S.A.W. Maka konon saat itu Nabi kita saw mengatakan, Yaam, wahai pamanku, andeikan mereka orang-orang musyrikin Quraisy, bisa meletakkan matahari di tangan kananku, dan bisa meletakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Ini keteguhan sikap Nabi kita Muhammad sahaja. -sah. Maka pilihan yang pertama sulit untuk dipenuhi. Disuruh membujuk ponakannya supaya meninggalkan dakwah ini sulit. Pilihan yang kedua lebih lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Disuruh membiarkan. Jadi Abu Thalib itu disuruh membiarkan orang-orang musyrikin Quraisy. Untuk ngapa-ngapain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini enggak mungkin, ini lebih sulit lagi, mustahil. Masa saya akan biarkan keponakan saya Hah? disakiti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gak bisa. Akhirnya, ya, sebelum Abu Thalib menjawab orang-orang musyrikin Quraisy tadi para pembesarnya yang datang melobi Abu Thalib, mereka berkata, فَإِنَّكَ عَلَى مِثْدِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ Wahai Abu Talib Apa kamu tidak sadar Bahwa kamu kan agamanya sama dengan kami Dan kamu kan tidak mengikuti agamanya Muhammad Apa sulitnya kamu menghalangi Muhammad Lahuang agamaku, agama kami dan agamamu sama Apa yang menghalangi kamu untuk mau mencegah Muhammad melanjutkan dakwahnya? Ini alasan yang cukup telak, ya, untuk menyudutkan Abu Talib. Akan tetapi, Subhanallah, Allah azza wajalla dengan hikmahnya yang sangat luas menghendaki Abu Talib mencintai keponakannya itu dengan kecintaan yang luar biasa sampai diceritakan ketika meninggal kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya kan asuhan dipindahkan kepada pamannya yaitu Abu Talib dan Abu Talib orang yang miskin anaknya banyak ya sudah miskin anaknya banyak Di Dititipi Nabi Muhammad SAW Akan tetapi subhanallah Kadang-kadang Abu Talib ini Malah lebih sayang kepada Keponakannya dibandingkan kepada Anaknya sendiri Sehingga diceritakan bahawa Nabi kita Muhammad SAW selalu Tidur bareng dengan Abu Talib Mulai dari Awal sampai kemudian Nabi kita Muhammad SAW Memiliki kemandirian. Makanya ketika mendapatkan desakan seperti itu. Abu Talib terang-terangan menolak juga sulit. Menerima juga gak bisa. Diceritakan dalam buku-buku sejarah. Faqala lahum Abu Talibin qawlan rafiqan. Waraddahum raddan Jamila. Kemudian Abu Talib berusaha untuk berdiplomasi berusaha untuk membujuk orang-orang musyrikin Quraisy dengan bahasa-bahasa yang lembut dengan lobi-lobi yang kira-kira bisa diterima dan akhirnya musyrikin Quraisy pun meninggalkan rumahnya Abu Talib dan membiarkan Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan dakwahnya ini adalah fase pertama ini kita baru mempelajari respon awal Quraisy. Ini kita belum nanti tantangan yang lebih berat nanti. Ini kita baru menjelaskan bagaimana respon kureis awalnya terhadap Nabi kita Muhammad SAW setelah dakwah terang-terangan. Sampai di sini kajian kita tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Baru sekarang kita memasuki pelajaran. Jangan dikira selesai Belum, ini kita baru membaca apa? Sepenggal sejarah Nabi SAW Sekarang kita akan memasuki Apa saja pelajaran yang bisa dipetik Dari sepenggal kisah di atas Makanya Pengajian kita itu judulnya Fikih Sirah Nabi ya. Pengajian kita itu judulnya bukan Sirah Nabi Tapi pengajian kita judulnya fikih Sirah Nabi maksudnya adalah bagaimana kita memahami sejarah kehidupan Nabi SAW pelajaran apa yang bisa dipetik bagaimana mengaplikas, mengaplikasikan pelajaran itu di dalam kehidupan sehari-hari hari ini insyaallah kita akan mengambil tiga pelajaran tidak banyak insyaallah ini hari ini kita agak ada diskon ya, menjelang Ramadan nah, jadi kita akan mengambil tiga pelajaran saja pelajaran yang pertama mengapa musyrikin Quraish protes mengapa musyrikin Quraish protes tadi sudah kita jelaskan bahwa di awal-awal nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Musyrikin Quraisy tidak terlalu peduli. Tidak terlalu peduli dengan dakwah nabi sallallahu Akan tetapi ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai untuk menjelaskan konsep tauhid Ketika Nabi SAW sudah mulai untuk meluruskan praktik kesyirikan yang ada saat itu. Maka saat itulah orang-orang musyrikin Quraisy tersentak. Dan mereka berusaha untuk mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyetop dakwah Nabi kita Muhammad SAW pertanyaannya kenapa Pertanyaannya kenapa? Di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diprotes. Tapi begitu Nabi kita sallallahu mulai menjelaskan konsep tauhid, mulai meluruskan kesyirikan, orang-orang Quraisy mereka protes besar-besaran. Pertanyaannya apa tadi? Kenapa? Jawabannya apa kira-kira? Hmm? Monggo. Masak dari sekian banyak tidak ada yang berpindah kepada ajaran Nabi Muhammad. Ya. Yeah. karena mereka tahu bahwa Muhammad ini akan menghalangi ajaran nenek moyangnya. Baik, ada yang lain? Apa? Menghina, menghina nenek moyang. Ada yang lain? Ajaran Tauhid tidak sesuai dengan keyakinan mereka yang menyembah berhala. Bagus. Mereka yakin agama yang dibawa Muhammad benar. Oh, enggak benar. Oh, agama orang tuanya yang benar. Bagus. Yang lain. Kehilangan kekuasaan. Masya Masya Allah. Kembali, kurang keras. <laughs> oh ya, yeah. karena sesembahannya disalahkan atau dikritik oleh Nabi Muhammad. Salah, salah. Ada yang lain? Ini su saya suka ni kalau kayak gini ni. Nah, ada yang lain, silakan. Pas Pas Ya Kalau sudah pas Jawaban yang Panjenengan sampaikan tadi Bagus Akan tetapi Sebelum menjawab itu Sebenarnya ada jawaban dasarnya Apa itu? Karena Orang-orang Musyrikin Quresh Paham Karena orang-orang Musliminku, apa paham dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW? Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah dakwah tauhid, dan kalau sampai dakwah tauhid berkembang. Maka ajaran yang selama ini mereka anut akan punah. Jadi kenapa sampai mereka protes? Karena mereka paham resiko dari dakwah yang diusung oleh Nabi kita Muhammad S.A.W. Kalau sampai masyarakat meyakini Tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla maka efeknya akan habis ajaran yang selama ini mereka yakini. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy ketika diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kan yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat-tempat majelisnya orang-orang Quraisy. Ke majelisnya orang-orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang para manusia untuk ngumpul di bawah bukit sofa apa yang diajak oleh Nabi SAW? Ya Ayyuhannas Kulu La Ilaha Illallah satu saja yang diminta oleh Nabi SAW kepada orang-orang tersebut di pasar di majlis di bawah bukit di depan Ka'bah yang diminta oleh Nabi SAW wahai para manusia Ucapkan La ilaha illallah Mau mereka? Mau mereka? Mau apa enggak? Enggak mau Sebelum saya tanya kenapa enggak mau Saya tanya dulu Sulit enggak mengucapkan la ilaha illallah? Sulit enggak? Ya enggak sulit lah wong Jawa be bisa apa maning? wong Arab yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah kan orang Arab apa sulitnya mengucapkan la ilaha illallah kita saja yang orang Jawa suku Ngapak ya kita saja ini bukan suku baru ya. <giranya> ya daripada saya ngomong panjang-panjang orang Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, mana lagi? Cilacap, Banjarnegara, Tegal, Pekalongan itu kan terlalu panjang, suku ngapak itu saja lah. ya. Kita saja ini yang orang ngapak. Untuk mengucapkan la ilaha illallah bisa gampang. Kembali kepada tadi. Kenapa orang-orang musyrikin Quraish tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka faham. Faham apa ustaz? Faham resiko yang harus diambil manakala mereka mengucapkan kalimat ini. Apa resikonya? Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat sod ayat 5 surat apa? sod surat sod ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat sod ayat 5 menerangkan alasan musyrikin Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah apa alasan mereka Kata Musyrikin Quraisy, aja alal alih ada Ilahan Wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan itu cuma satu? Mereka bertanya, tapi bertanyaannya bertanya dalam keadaan protes. Muhammad ini aneh-aneh aja. -aneh masa mau membuat sesembahan cuma satu Inna la ini aneh kata mereka jadi orang-orang musyrikin Quraish mereka paham kalau misalnya mengucapkan la ilaha illallah maka resikonya seluruh sesembahan harus ditinggalkan berapa patung di segaling Ka'bah 360 berapa? 360 patung. Ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya yang mulia, dibantu oleh Ali ibnu Abi Thalib menghancurkan satu persatu dari patung tersebut. Ada yang di luar, ada yang di dalam, di dalam Ka'bah dibersihkan semuanya oleh Nabi SAW itu kapan? ketika fatru Mecca penaklukan kota Makkah, setelah sekian puluh tahun yang sebelumnya orang-orang musyrikin Quraish berusaha untuk mempertahankan patung-patung itu di sekeliling Ka'bah kalau orang-orang musyrikin Quraish paham kalimat La ilaha illallah kita sebagai kaum muslimin seharusnya jangan mau jangan mau naboh, jangan mau kalah jangan mau kalah dengan mereka kenapa ustaz jangan sampai kita ini mengucapkan kalimat yang kita sendiri tidak paham artinya jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan dengan lisan enggak. Akan tetapi kalimat la ilaha illallah ini mengandung resiko, mengandung konsekuensi yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita harus mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya sering kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbil alami ada yang belum hafal kalimat ini? hafal semua ya? ini anak-anak insyaAllah apal ya? Apal? Apal tidak? Apal? Alhamdulillah Nek sing bocah jelik, apal? apa maning sing? sing gede-gede yang besar-besar hafal kan? Ada ah, ganti orang. <laughs> inna salati sesungguhnya salatku. Wa nusuki apa nusuki? Maksud sebagian ulama sembelihanku. Yakni kurbanku. Sesungguhnya salatku, kurbanku, wa mahyaya. kemudian apa? hidupku wa mamati Matiku Dillahi Rabbil Alamin Hanya untuk Allah Tapi anehnya Di zaman kita ini Ada orang yang Solatnya untuk Allah Bagus Masya Allah Tapi Kirirannya beleh Untuk Nyiroro kitul. Padahal dia baca inna salati wa sesungguhnya salatku dan sembelihanku untuk Allah. Tapi praktiknya tidak sesuai dengan ucapannya. Ya. Ucapannya mengatakan salatku, sembelihanku untuk Allah, tapi praktik kesehariannya salatku untuk Allah, sembelihanku untuk Ninorokidul. Ya. Atau puasanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus. Tapi giliran kepepet. Harap nyalon. Supaya lancar. Pergi ke kuburan. Minta sama yang ada di kuburan. ya Kalau mintanya sama Allah. Ini mintanya sama yang ada di kuburan. Sebagian. Tidak semuanya. ya Kita tidak boleh gebiah. Tidak boleh gebiah uyah apa gebiah uyah? tidak tahu ni anak-anak SMP ini, paham gak ini? gebiah uyah apa? tidak paham? kebangetan Wong oh, Jawa orang paham gebiah uyah itu beri weh. uyah, tahu gak uyah? tahu, gebiah apa gebiah? gebiah itu menyebar menyebar garam, apa yusat menyebar garam? ini adalah ee, perumpamaan untuk mengungkapkan perilaku suka pukul-pukul rata. Ya, suka pukul rata. Terus pokoknya ziarah kubur syirik itu namanya gebiah uya Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Karena ziarah kubur itu ada yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang sesuai dengan syariat. Dan ada yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi tidak bisa kita gebiah-uyah setiap orang yang ziarah kubur itu sirik, tidak boleh. Dilihat dulu bagaimana cara yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan di situ. Kalau sampai datang ke kuburan untuk minta-minta kepada sahibul kubur, kepada orang yang sudah meninggal, ini tidak boleh. Di dalam surat Al-Fatihah selalu kita baca, Iyakana buduh wa iyakana ska'in. Hanya kepadaMu lah kami beribadah dan hanya kepadaMu lah kami minta tolong. Sudah jelas-jelas di situ. Akan tetapi kenyataannya seperti yang saya katakan tadi di dalam al-fatihah membaca iya kanak budua iya kanas di luar lain lagi. Ya, nyalek pergi ke dukun, ya. pujangan, enggak dapat dapat, jodoh, ada enggak di sini? Kau senyum senyum. Pujaan, <laughs> oh, tak dapat dapat jodoh, nyari tempat yang wingit, pergi ke gua apa? Apa di banyumas gua apa? Serandil, hmm? pergi ke gua serandil, ya. Atau karena sudah nikah lama belum dikaruniai anak. Ya. Mencari alternatif-alternatif Yang Menyelisihi ajaran Islam Ini tidak boleh Ini pelajaran yang pertama Jadi pelajaran yang pertama Mengapa musyrikin kures protes Karena apa tadi? Karena mereka paham Mereka paham Apa yang didakwahkan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang kedua Pelajaran yang kedua, dakwah tauhid pasti ada tantangannya. Yang kedua, dakwah tauhid pasti ada tantangannya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa musyrikin Quraisy di awal-awal Nabi SAW berdakwah tidak terlalu merespon keras apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW akan tetapi setelah Nabi SAW mulai menjelaskan konsep Tauhid mulai mengkritik praktek Kesyirikan yang ada saat itu. Mulai mengkritik warisan nenek moyang. Yang masih dipegang erat oleh masyarakat saat itu. Setelah Nabi SAW mulai seperti itu. Maka orang-orang musyrikin Quraish. Berusaha untuk menutup. Dan menghalangi dakwah Nabi kita. Sallallahu alaihi Wasallam. Apa pelajaran yang bisa diambil? Pelajaran yang bisa diambil adalah siapapun yang mendakwahkan Tauhid, siapapun yang meluruskan akidah pasti akan menghadapi tantangan dan rintangan. Pelajaran yang kedua, siapapun yang mendakwahkan Tauhid, berusaha untuk meluruskan akidah umat, yang bengkok diluruskan, yang menyimpang diperbaiki, yang keliru dibenarkan, siapapun yang mengambil jalan ini dalam berdakwah pasti akan menghadapi tantangan dan rintangan. Saya sampaikan ini bukan dalam rangka kita minta tantangan. Ya, karena ada sebuah orang, lah aku kok, tak ayam ayam teman, ki, aku boleh tantangan belah. Maksudnya nantang gitu. Bukan itu yang kita yang kita sampaikan bukan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika beliau SAW berbicara tentang jihad, beliau SAW bersabda, Ya ayuhan nas, wahai para manusia. La tettamno lqa al adou. Wahai para manusia, jauh usah kalian bercita-cita ketemu sama musuh. Ini nasihat dari Nabi Sallam. Wahai para manusia, jangan kalian bercita-cita berangan-angan ketemu sama musuh. Contoh, nabil latihan apa? Silat Di pondok ada silat gak? Ada, apa silatnya? Apa? Tifan Ya. Yeah. Baru latihan Tifan yeah. Latihan bagaimana Menghadapi Orang yang menusukkan apa? Pisau Kemudian pulang Dari pondok liburan Ya Allah, moga-moga aku ketemu karo rampok. Pengin apa? Pengin praktik. Tidak boleh. Tidak? Tidak boleh. La tataman naulika al-adu. Janganlah kalian berangan-angan ketemu dengan musuh. Jadi orang berdakwah itu jangan, Ya Allah, mudah-mudahan tantangan dakwah saya berat. Tidak usah seperti itu. Walaupun setiap dakwah itu pasti ada tantangannya. Tapi jangan minta tantangan. Mintalah kalian kepada Allah keselamatan. Jadi kita gak boleh minta tantangan. Tapi kita mintanya apa? Selamat. Ya Allah mudah-mudahan perjalanan ini selamat, lancar. Tidak ada halangan. ya. Seperti yang itu misalnya baru belajar montir cara nambal ban yang benar bagaimana kemudian mudik ya Allah, mudah-mudahan nanti di tengah jalan bane bocor, nyongarap ngamalkan ilmu, gak usah ya jadi mintalah ya Allah lancar perjalanan was'alullahal afiyah mintalah keselamatan kepada Allah tapi perhatikan fa'ilalaki tumuhum fasbiru akan tetapi seandainya kalian sudah minta keselamatan. Kok Allah Azza wa menakdirkan di tengah jalan ketemu sama musuh Fasbiru. Apa Fasbiru? Sabarlah kalian. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud kami. Menyampaikan bahwa setiap dakwah tauhid itu pasti ada tantangannya. Pasti ada rintangannya. Maksud kami menyampaikan itu bukan supaya kita minta tantangan. Bukan. Tapi supaya kita mempersiapkan mental kita. Supaya kita mempersiapkan diri kita. Andai kan kita mengambil dakwah ini, andai kan kita menyerukan dakwah ini, maka siapkanlah kuda-kuda yang kuat bahawa setelah ini pasti akan ada tantangan. Emang kenapa ustaz kalau sudah siap? Kalau sudah siap ya minimal ora ya kaget. Seperti orang misalnya ketika belajar silat kan kalau mau dipukul supaya apa dulu? Supaya ambil kuda-kuda, ya kuda-kuda. Ketika sudah ya. ambil kuda-kuda dipukul ya, ya lara tapi ya orang pasti yang lara gitu. <gih> ya sudah nah, sudah tarik nafas berkali-kali <gih> sampai 10 kali buk, ya mandan lah. Tapi kalau misalnya nggak pakai kuda-kuda ucu gucu langsung, lu lebih sakit, jauh lebih sakit. Makanya saya sampaikan ini adalah supaya kita bersiap. Bahwa siapapun yang berusaha untuk mengamalkan akidah yang benar, mendakwahkan tauhid kepada umat, maka dia pasti akan menghadapi tantangan. Saya ulangi, orang yang mendakwahkan tauhid pasti ada tantangannya. Pertanyaan kebaliknya, pertanyaan terbaliknya, kalau ada orang dakwah, kok gak ada tantangannya? Dakwah ayam gak ada apa-apanya, jadi masyarakat meneng, baik. itu kira-kira dakwahnya gimana? Saya tanya nih, kira-kira dakwahnya gimana? Benar apa keliru? Keliru apa benar? Saya tidak mengatakan keliru atau benar, tapi saya katakan mungkin dakwahnya dipertanyakan. Dakwahnya dipertanyakan. Kenapa Ustaz? Karena maaf, Nun Sewu, ada sebagian orang ketika berdakwah itu tadi cari cari aman. Cari nyaman menghindari zona-zona yang terlarang. <giranya> jadi cari amannya, jadi pekerjaannya maaf ini, ini nggak semuanya. Sekali lagi kita ini bukan tipe-tipe orang yang suka gepya. Oh ya, ada sebagian orang ketika berdakwah itu dia mengambil metode menjadi tukang stempel. Apa? Tukang stempel. Pokoknya saya tugasnya nyetempel. Ada masyarakat apa? Ya orang apa? Orang papa, pemining. Orang papa, dok orang papa. Ya, kalau memang orang papa, kemudian dikatakan orang papa itu yang masalah. Anu orang ulih dikatakan orang papa itu yang jadi masalah. Anu papa diomong orang papa itu yang jadi masalah. Paham papa? Pahamit papa itu ya kebalikannya orang papa gitu. Anu sesuatu yang papa dikatakan orang papa. Ya, sesuatu yang tidak boleh dikatakan boleh. Ini namanya tukang stempel. Gak semuanya loh, ya gak semuanya, sebagian. Ya, karena tadi mencari enaknya saja, ya, cari amannya saja. Tidak ingin menghadapi tantangan dalam berdakwah. Pokoknya pengennya nyaman saja. Ya. Bukan berarti sekali lagi kita mencari ribut enggak, akan tetapi amanah yang ada di pundaknya para da'i adalah dia diwajibkan untuk meluruskan apa yang keliru di masyarakat yeah. makanya maaf saja coba saya tanya pengajian di tv itu banyak gak? banyak khutbah jumat banyak gak? banyak berapa tahun khutbah jumat di masjid tenjengan? Berapa tahun? Wah tergantung usianya Ustaz. Usianya sudah 60 tahun berarti 60 tahun Ustaz. Jamaah masjid tambah? 60 tahun khutbah Jumat, mendengar khutbah Jumat. Jamaahnya bertambah? Tambah nama no? Ustaz? Tambah? Kemarin saya berisi di Ponorogo. Kemudian ada salah seorang jamaah yang cerita Ustaz. Alhamdulillah Ustaz jamaah saya, saya di masjid Ustaz Istiqomah Gimana? Dari dulu sampai sekarang 11 terus Istiqomah jumlah eh Dulu kawin mien Nanti sepuluh ini 11 terus Dan subhanallah Setiap, setiap Jumat mendengarkan khutbah Setiap paginya Nyetel apa? Nyetel TV Ya Kurang apa coba? Akan tetapi barangkali. Barangkali ya. Barangkali mungkin materi yang disampaikan itu. Kurang menyentuh keadaan nyata yang ada di masyarakat. Maka tugasnya Dai adalah memperbaiki. Sesuatu yang bengkok diluruskan. Bukan dibiarkan saja, bukan. Kalau misalnya dibiarkan saja, kenyataannya seperti itu. Jamaannya tidak akan tambah-tambah. Akidahnya dari dulu sampai sekarang. Seperti itu terus. Berarti kita harus, ini Ustaz, harus apa? Harus revolusi kita Ustaz. Bukan seperti itu juga. Nah, bukan seperti itu juga. Ya. Yeah. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Walaupun kita Mengajak untuk memperbaiki Penyimpangan yang ada di masyarakat Meluruskan akidah yang ada di masyarakat Akan tetapi kita tetap Harus bersikap Dan berdakwah Dengan cara yang hikmah ya, Dengan cara yang hikmah Seperti apa contohnya Ustaz? Contoh hikmah yang pertama Memperhatikan adanya tahapan di dalam berdakwah. Dakwah itu ada apanya? Ada tahapannya Tidak bisa ujuk-ujuk langsung berubah Masyarakat yang sudah melakukan kesyirikan selama puluhan tahun Tidak mungkin langsung dalam semalam, sehari semalam dirubah untuk menjadi bertauhid itu tidak mungkin. Butuh waktu. Dan juga tidak bisa ucu-ucuk langsung naik khutbah. Baru pulang dari pondok, nah, dapat kesempatan untuk khutbah langsung, begitu khutbah hari pertama langsung mengatakan, "Itu yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sini itu semuanya syirik, kafir, neraka." Bubar. Ya, ada tahapannya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah meluruskan kebiasaan yang tidak benar yang ada di masyarakatnya, beliau pertama kali membuat yang namanya pondasi. Apa namanya? Pondasi. Pondasi itu apa, Ustaz? Pondasi bahwa kita ini hamba Allah yang harus patuh kepada Allah, harus patuh kepada aturan Allah. Kalau pengen selamat ikuti ajaran Allah. Di antara ajaran Allah yang paling besar adalah Tauhid. Tauhid adalah memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Itu dulu ditanamkan di hati umat kalau untuk mengkikis bid'ah bagaimana Ustaz? mengkikis bid'ah tanamkan kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu Alaihi wasallam di dalam beramal penyelenggan amal pengen diterima, gak pengin. pertama dibangkitkan dulu keinginan supaya amalannya diterima untuk apa banyak-banyak beramal kalau tidak di, diterima Bagaimana caranya supaya diterima? Baru kita jelaskan, kita harus mengikuti contoh, tuntunan, panduan dari Nabi kita Muhammad s.a.w. Ini dulu dikuatkan berapa lama ustaz? Sampai kuat. Naik kuatnya 10 tahun ke priwek ustaz. Oh, Ya, Kalau memang nunggu sampai 10 tahun supaya kuat, enggak apa-apa. Nabi SAW menghancurkan patung setelah berapa tahun? Berapa tahun? Makkah itu kan sekitar tahun 8 atau 9 Hijriah. Berarti kan sekitar 20-an tahun ke atas. Setelah punya kekuatan yang cukup, setelah umat punya pondasi yang kuat, baru saat itu. Lain ini lebih seminggu. Pengen babat alas baik. Tahapan. Ini yang pertama ada tahapan di dalam berdakwah. Sama obati penyakit juga seperti itu. Kesirikan, bid'ah, maksiat. Itu juga ada prosesnya. Syekh Ibn Uthimin rahimahullah. Yang sebelumnya juga disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim al Jauziyah. Mereka mengumpamakan Dai, Ustad, Mubale, Kiai Itu seperti dokter Seperti apa? Dokter Dokter yang pinter Berarti ada dokter yang Kurang pinter Dokter yang pinter Kalau ada pasien Punya penyakit bisul misalnya punya penyakit apa bisul pudun kalau dokternya pintar apa yang dilakukan ya yeah. pak niki wanton salep geh okay. makai panjenengan kalau sudah pulang ke rumah niki disalepi pak geh okay. salepi biasanya salepi warnanya apa Ireng ya ya yeah. ini nanti disalepi Nanti setelah tiga hari, coba datang ke sini, Pak Sudah, salep bisa, gitu, terus Ini, Pak, contohnya kayak gini. Dicontohin malah sama dokternya Salepnya itu yang tipis-tipis saja, -tipis, ya, Pak. Nggak usah pelotot, nggak usah Jadi salepnya yang tipis gitu, tipis Pagi-sore, pagi-sore, pagi-sore Ini kalau ada dokter di sini, kalau saya keliru tolong diperbaiki Mana, Pak dokter? nggak tahu dua kali apa tiga hari dua kali apa tiga kali nggak tahu banyak disalepilah ya nanti setelah tiga hari datang ke sini pak ya ya datang ke sini kemudian coba mana wudhunya pak ini wah ini sudah mulai ranum ini sudah mulai mateng ini tapi belum saatnya pak coba disalepi lagi dua hari nanti panjangkan ke sini berarti sudah berapa hari ini lima hari Setelah lima hari datang Dibuka wah, wow, Matang banget ini Ini sudah tiba dibahasannya kita untuk Memelotot Memelotot siapa bahasa Indonesia Memecet yeah. Untuk memejet Akhirnya oleh dokternya Bismillahirrahmanirrahim Maklotot Tidak terlalu sakit Tidak terlalu sakit karena sudah matang Ya agak sakit. Kemudian dibersihkan nanahnya, matanya di, diambil. Kemudian dikasih salep lagi, dibungkus. Pak, nanti tiga hari, dua hari lagi datang ke sini, Pak ya. Iya. Akhirnya pelan-pelan dibuka dua hari. Wah ini sudah hampir kering nih, Pak. Ini nggak usah ditutup lagi, cukup disalep ini saja. Kalau perlu ini ditambahi obat supaya nggak terlalu sakit diminum. Seminggu mengatasi apa? Bisul. Ini dokter yang pintar. Kalau dokter yang agak pintar ya, lihat bodun kayak gini. Wah, ini bahaya nih, Pak. Ini bahaya nih bisa jadi kanker ini. Ini cuma perumpamaan ya, tolong pak dokter jangan tersinggung. <laughs> Ini bisa bahaya nih pak. Sudah sini saya tangani aja dari awal supaya cepat sembuh. Ambilkan pisau maksa. <laughs> sembuh nggak? Oh, tambah parah. Itulah kira-kira perumpamaan Ustadz perumpamaan Dai yang pakai proses dan tahapan dalam berdakwah. Dengan yang tidak pakai proses Sebagian orang Pengennya merubah ya, Seluruh penyimpangan Yang ada di masyarakat dalam sehari semalam ya, Perjudian Minum-minuman, ebek Kemudian Kesirikan, bid'ak Semuanya dibabat, habis Dalam satu hari, bubar akan semakin infeksinya akan semakin apa? parah. Tapi kalau pakai proses kayak tadi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Juga disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin seperti itu proses, ya. Ini hikmah dalam berdakwah. Kemudian di antara hikmah dalam berdakwah juga adalah santun. Ya, dalam menyampaikan nasihat lembut. Memilih bahasa yang tidak nyelekit nyelekit apa bahasa Indonesianya? Saya kok banyak lupa bahasa indonesia sekarang. Apa nyelekit? Apa? Menyakitkan, pedes. Nah, pedes. Ya, yeah, nyelekit ya. Yeah. Pakai bahasa yang yang apa? yang halus. Ya, yeah. contoh misalnya. Kok enggak pakai jenggot kayak perempuan aja? Nah, itu kan nyelekit gitu tuh. Ya yeah, memang memang betul. Nah, memang betul di dalam Islam itu laki-laki suruh pakai jenggot. Tapi kalau pakai bahasa enggak pakai jenggot kayak perempuan itu kan apa ya? Nekat gitu dulu. Jadi pakai bahasa yang bagus. Kita kan senang sama Nabi, kita kan cinta sama Rasul. Nah, kita kan sayang sama Rasul. Teladan kita kan Rasul. Rasul pakai jenggot. Mari kita itu kan lebih enak ya daripada dikatakan apa? Kayak perempuan gitu. Loh. Ya. Jadi pilih bahasa yang enak. Yang lembut selama tidak menyelisi syariat. Di antara contoh hikmah juga ramah. Ya, ketemu sama orang, mau menyapa, mau senyum. Ini adalah proses di dalam berdakwah. Artinya, walaupun kita meyakini bahwa dakwah tauhid itu pasti ada tantangannya. Tapi tetap kita harus hikmah di dalam berdakwah. Tetap. Tapi nah. ada tapi lagi nih. sekalipun kita super hikmah ya kita sudah berusaha sehikmah mungkin tetap ada tantangan ini yang harus diakini juga, pusat saya sudah hikmah banget, tapi kenapa masih ada tantangan tetap ada hikmah, ada tantangannya, tetap karena manusia yang paling hikmah siapa itu? Rasulullah Alaihi Wasallam pun juga menghadapi tantangan Jadi semaksimal apapun kita berusaha untuk bijak Berusaha untuk hati-hati Berusaha untuk lembut Pasti tetap ada tantangan Pertanyaan yang terakhir Kalau memang hikmah ada tantangan Enggak hikmah ada tantangan Buat apa hikmah? buat apa hikmah loh. Tadi sudah dari, dari tadi sudah dikatakan kita harus hikmah, kita harus lembut, harus proses ya, butuh tahapan. Kita sudah sadar seperti itu, tahu-tahu dikatakan tetap ada tantangan. Ya sudah enakan yang Gak usah pakai hikmah-hikmahan, sama-sama ada tantangannya. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, jawabannya bagaimana? Jawabnya beda antara dua kondisi. Yang pertama mendapatkan pahala, yang kedua mendapatkan do, dosa. Jadi orang yang mendapatkan tantangan setelah dia berdakwah dengan cara yang hikmah, dia akan mendapatkan pahala. Adapun orang yang mendapatkan tantangan karena tidak hikmah di dalam berdakwah, dia bisa mendapatkan dosa. Itu bedanya. Itu bedanya. Maka tetaplah untuk hikmah dalam berdakwah. Ini pelajaran yang keberapa? Kedua. Pelajaran yang ketiga. Yang terakhir. Bagaimana menyikapi warisan nenek moyang. Pelajaran yang ketiga, bagaimana menyikapi warisan nenek moyang. Maaf saya di sini bukan lagi bicara warisan sawah, <guluh> bukan bicara warisan rumah, bukan. Tapi yang saya bicarakan sih warisan berupa keyakinan, berupa apa? Keyakinan, kemudian perilaku dan seterusnya tradisi dan sebagainya ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah salah satu faktor terbesar yang membuat orang-orang musyrikin Quraisy menolak dakwah Nabi SAW adalah karena kesetiaan mereka terhadap warisan nenek moyang. Saya ulangi. Salah satu faktor terbesar yang membuat kaum musyrikin Quraisy menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena kesetiaan fanatisme buta mereka terhadap warisan nenek moyang. Dan hal tersebut diterangkan oleh Allah Azza wa Jal dalam banyak ayat di Al-Quran. Di antaranya, dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 22. Surat Az-Zukhruf ayat 22 sampai 23. Surat Az-Zukhruf ayat 22 sampai 23. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 22 sampai 23 Allah Azza wa Jalla bercerita. Kalu orang-orang musyrikin berkata. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami ini mewarisi keyakinan nenek moyang kami. Kami dapati agama nenek moyang kami seperti ini. Wa inna ala atharihim muhtadun. Dan kami akan berusaha terus mengikuti jejak-jejak mereka. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Wahai Muhammad Ketahuilah, sebelum kamu diutus ini, setiap ada yang diutus sebelum kamu untuk mendakwahi kaumnya, pasti, kala mutrafuha, pasti para pembesar kaumnya akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Nabi-nabi sebelum kamu Setiap mereka berdakwah Pasti akan dijawab oleh pembesar kaumnya Sesungguhnya kami ini Akan tetap mengikuti Nenek moyang kami Ini satu ayat Masih ada ayat yang lain Saya sebutkan nama surat dan ayatnya saja Nanti panjenengan buka di rumah Dalam surat Al-Baqarah ayat 170 Ini mirip dengan ayat yang tadi saya bawakan Surat apa? Al-Baqarah ayat 170 70. Terus juga dalam surat Luqman ayat 21 Luqman ayat 21 Kemudian mirip juga surat Al-Anbiya ayat 51-57 Al-Anbiya ayat 51-57 Al-Anbiya ayat 51-57 Saya ulangnya dari awal. Surat Az-Zukhruf ayat berapa? 22 sampai 23. Terus surat Al-Baqarah ayat 170. Terus surat Luqman ayat 21, terakhir surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 57. Monggo panjenengan baca di rumah nanti. Jadi salah satu yang menyebabkan Orang-orang Mushrikin Quraisy tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi SAW karena mereka fanatik terhadap warisan nenek moyang. Dan contoh nyatanya salah satunya adalah paman Nabi SAW sendiri. Siapa itu? Abu Thalib. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan detik-detik meninggalnya Abu Talib. Apa yang terjadi di akhir-akhir hidupnya Abu Talib? Lamma hadrat Abu Talib binil wafatujahuhu ja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Untuk menjenguk Abu Talib. Fawajadaindahu Aba Jahalin wa Abdullah ibnu Abi Umayyah ibnu Al Muqirah. Ternyata ketika Nabi Sallam datang, Abu Talib ini sudah ditunggui oleh dua dedengkot musyrikin Quraisy. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah. Ibnu Abi Umayyah. Siapa? Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah Ibnu Abi Umayyah. Sebelum saya lanjutkan, ini sebentar lagi akan selesai. Kalau yang ada pertanyaan, ditulis aja. Ya. Kalau ada yang punya pertanyaan, ditulis aja. Nanti begitu selesai. Kajian langsung kita bacakan pertanyaan, insyaAllah. Ketika Nabi SAW melihat ternyata Abu Jahal, eh, maaf, ternyata Abu Thalib sudah ditunggui sama Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergegas untuk memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit tersisa. Nabi SAW mengatakan ya am wahai pamanku kun la ilaha illallah wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah kalimat asyhadu laka biha innallah dengan kalimat ini saya akan bantu kamu di hadapan Allah wahai pamanku Tolong ucapkan la ilaha illallah Kalau kamu mau mengucapkan kalimat ini Aku berjanji akan bantu kamu nanti di akhirat Walaupun kamu cuma mengucapkannya satu kali saja Dan selama hidupmu gak pernah sholat Asalkan kamu menutup hidupmu ini dengan kalimat la ilaha illallah Saya akan bantu kamu di hadapan Allah Azza Wajalla. Abu Thalib. Menengok kepada siapa? Abu Jahal. Dan menengok kepada Abdullah ibn Abi Umayyah. Saat itulah kemudian Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah berkata kepada Abu Talib. Ya Aba Talib. Atarghabu an millati Abdil Muttalib. Wahai Abu Talib. Apakah kamu mulai Tidak suka Mulai mengkhianati Mulai membenci agamanya Abdul Muttalib Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi Bapaknya dia Abu Jahal sama Abdullah Ibn Abi Umayyah Ini sedang membangkitkan Apa? fanatisme dibangkitkan fanatismenya kepada ajaran nenek moyang kamu sudah mulai tidak setia dengan ajaran bapakmu sendiri kita kan sudah puluhan tahun ratusan tahun mengikuti ajaran seperti ini apakah kamu sudah mulai tidak suka Abu Talib yang tadi mungkin mengucapkan la ilaha illallah kepikiran iya ya akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berusaha wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah saya akan bantu kamu mau mengucapkan Abu Jahal langsung menyahut kamu mulai membenci terus bolak-balik saling menimpali sampai akhirnya kalimat yang diucapkan terakhir oleh Abu Talib ana ala millati Abdul Muthalib a aku tetap setia dengan ajaran nenek moyangku menghembuskan nafas yang terakhir. Efek dari apa? Fanatisme terhadap ajaran nenek moyang. Sedih nggak Nabi? Sedih sekali. Luar biasa sedihnya saat Nabi SAW. Karena apa? Karena Abu Talib adalah orang yang sangat membantu dakwahnya Nabi Sallam melindungi beliau, ya, yeah. sehingga saat itu Al Abbas salah satu pamannya Nabi Sallam menemui Nabi, wahai Rasul, apa kamu tidak bisa sedikit membantu pamanmu Abu Talib? bukankah dia sudah banyak membantu ketika kamu berdakwah apakah kiranya kamu tidak bisa untuk meringankan siksaannya maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya saya sudah minta sama Allah azza wajalla saya sudah minta keringanan untuk pamanku Abu Talib akan tetapi keringanan yang diberikan oleh Allah Adalah bahwa Abu Talib Yang seharusnya disiksa di keraknya neraka Oleh Allah diringankan disiksa di permukaan neraka Dan itulah siksaan yang paling ringan yang dialami oleh penghuni neraka Apa bentuknya wahai Rasul di bawah telapak kakinya diletakkan bara api. Sampai otaknya mendidih. Inilah pol maksimal yang bisa saya usahakan. Untuk meringankan siksaannya siapa? Abut Tuhan. Sampai kapan? Kekal di neraka seperti itu siksa. Lihat efek dari apa tadi? Fanatisme Terhadap ajaran Nenek moyang Ustadz Berarti kita ini Anti warisan Ustadz Ya lihat dulu warisannya apa Kalau sawah ya gak apa-apa <guluh> Enggak Kita bukan orang yang anti warisan Mutlak nenek moyang bukan Akan tetapi kita harus Memilah dan Memilih mana warisan nenek moyang yang tidak menyelisih ajaran agama kita? Mana yang menyelisih? Kalau warisan itu menyelisihi, terpaksa kita tinggalkan. Tapi kalau warisan, keyakinan nenek moyang itu. Kebiasaan nenek moyang itu tidak menyelisihi agama. Bahkan didukung oleh ajaran agama kita. Maka silahkan dipraktikan. Kira-kira ada enggak warisan nenek moyang kita yang bagus ada gak? banyak contoh nih satu unggah-ungguh apa? unggah-ungguh, apa unggah-ungguh? sopan, santun tata tatakrama kalau ngomong sama yang lebih tua pakai bahasa bahasa kromo lebih tinggi lagi, Romengil. Itu bagus itu, ya? Itu bagus. Nabi kita saw bersabda, "Leisa minna manlam yuakir kabirona, walayar hamzahirona." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Jadi ada akarnya dalam ajaran agama kita menghormati tata kerama itu ada, unggah ungu, ya. Ada yang lain, gotong royong, apa? Gotong, gotong royong. Amat disayangkan sekarang mulai, mulai pudar, ya, cekrek-cekrek, ya, sehingga sering ada selokan mampet Di perumahan Ya Oh mampet Jadi cuma lewat Oh mampet Bagaimana tidak berpikir Kita bareng-bareng untuk Memperbaiki selokan ini Ini mulai luntur Ini yang jelas-jelas bagus di Dalam Al-Quran Allah berfirman wa Wata'awanu akan beriri dan taqwa, saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu jelas. Malah diabaikan. Ada yang lain? Ada. Pitutur luhur. Apa pitutur luhur? Kata-kata kata-kata mutiara. Ya, pepatah-pepatah yang disampaikan oleh nenek moyang kita banyak yang bagus. Makanya di radio kita Di radio Insani Itu ada program Walaupun baru berapa edisi Judulnya Pitutur Luhur ya Jadi kalimat-kalimat Mutiara Yang disampaikan oleh Nenek moyang kita yang bagus-bagus Yang sejalan dengan Ajaran Islam Saya juga pernah menulis beberapa artikel Di antaranya saya pernah Nulis artikel satu halaman enggak panjang judulnya. Eh judulnya tekun teken tekan. Apa judulnya? Tekun teken tekan. Apa itu Ustaz? Itu ringkasan. Kalimat lengkapnya sapasing tekun golet teken bakalan tekan apa ya, Mungkin banyak belum tahu ya Ini warisan nenek moyang kita ini. Siapa sih? Tekun, boleh teken Bakalan tekan Maksudnya bagaimana Barang siapa yang tekun dalam bekerja Pakai teken teken itu artinya punya prinsip teken itu kan pegangan Jadi dia dalam bekerja Tekun dan punya prinsip Jujur, disiplin Bakalan tekan akan sampai kepada tujuan Proses ini namanya Jadi orang mungkin Daftar PNS langsung jadi Kepala sekolah itu Enggak, pertama kali jadi apa dulu Honorel Berapa tahun 15 tahun 6 gunung Baru kemudian Mulai Jadi tukang juga Seperti itu, enggak mungkin Ujuk-ujuk langsung jadi kontraktor, enggak, pertama kali jadi kuli kenek, setelah kenek terus apa? tukang, enggak langsung tukang setengah tukang ini adalah masa peralihan dari kenek menjadi tukang kau sudah tahu, ya iyalah kondok sering bangun <laughs> Ya, jadi ada peralihannya, gak ujung-ujung Kena kelas langsung uang, setengah tukang Setelah setengah tukang baru jadi Tukang Terus setelah itu Bukan mandor Tukang Tukang senior Loh iya loh, Tukang senior, kalau tukang junior itu beda loh gajinya loh. Karena pengalaman, beda pengalaman setelah tukang senior kemudian baru belum mandor mandor baik kauet <laughs> ya wakil mandor ya. loh ada beneran ini enak nggak bohong ini saya bukan mengada ngada nggak kayak cerita masalah dokter tadi <laughs> ya betul ada itu, wakil mandor baru jadi mandor mandor baru jadi kontraktor itu prosesnya gitu loh Sapa sing tekun bagalan, eh sapa sing tekun ngongo, teken bagalan tekan. Ini bisa diterapkan dalam ajaran Islam. Maksudnya di dalam ibadah kepada Allah, sapa sing tekun ngibadah ya solatnya istiqomah, puasanya istiqomah, zakatnya istiqomah, Nganggo teken, pakai pedoman tuntunan dari Rasul. Ngibadai orang ngasal Tapi ada tekennya Ada tuntunannya Ada pedomannya Bakalan tekan sampai ke surga Bob Bagus kan Mari sana emo yang kita ini ya? Ada yang lain Ustaz Banyak Ada pepatah Jawa mengatakan Gupak pulute Oramangan Nangkane Paham enggak? Ah, paham. Kupak pulut. Apa pulut? Getah. Ya, getah. Sudah kena getah banyak kok enggak makan nangkanya. Ini kalau orang sekarang sih mungkin enggak. Kalau mau makan nangka enggak perlu kupak pulut. Karena tinggal beli ke mana? Ke pasar sudah sudah dibungkus plastiknya. Kalau dahulu enggak. Saya ketika SD masih mengalami masa-masa kalau mau makan nangka itu harus sediain minyak. Minyak apa? Minyak goreng bekas apa namanya? jelantah. Uh, harus si siapkan si, jelantah di pinggir karena ketika buka-buka itu kan pasti kan kena kena getah itu. Akhirnya dicuci dulu, baru pakai sabun, baru makan. Ada sebagian orang ku parpol teh orang mangannangcane Contohnya kalau dalam perkara duniawi yang dikasih contoh sama orang-orang dahulu itu adalah kalau ada maling berdua maling berdua nyolong barang-barang Begitu selesai berhasil sukses nyolong ketahuan ketahuan sama masyarakat yang satunya bisa lari, yang satunya kecekel digebuki. Nah, sing kecekel itu kupak pulute orang mangan nangka. <laughs> itu perubahanan contohnya. Tapi kalau saya lebih mengarah kepada secara e, tinjauan agama. Ada sebagian orang beramal, beramal, beramal, beramal. Amalonya banyak, kupak pulute. Tapi orang mangan nangkane nanti di akhirat jadi amalannya banyak, tapi tidak memetik buahnya pada hari akhir Karena amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul S.A.W Amalannya tidak ikhlas Sehingga kurolih puluh teh, orang mangan, nangkane Bagus kan? Itu warisan anak moyang kita itu Cuman kita jarang apa? Jarang buka Ya. Masih ada yang lainnya? Cukuplah Nanti saya kehabisan bahan nanti <laughs> Ya jadi intinya kita ini bukan orang yang anti adat, anti budaya. Tapi kita adalah orang yang berusaha untuk memfilter. Mana kira-kira yang sesuai dengan tuntunan Rasul, mana yang tidak. Yang sesuai dengan tuntunan Rasul kita ambil, yang tidak ya kita tinggalkan. Ustaz apa boleh Ustaz kita mempelajari? Boleh, siapa bilang gak boleh? Syair-syair jahiliyah. Syair-syair jahiliyah. Masih tetap dipakai oleh para ulama kita. Yeah yang muatannya bagus-bagus. Sama ini juga dari nenek moyang kita. Sama-sama yang menyampaikannya lah orang-orang yang bukan beragama Islam. Sama. Akan tetapi kita memilah dan memilih. <tuh> ya ini sampai di sini pengajian kita. Kalau kesempatan kali ini ada yang bertanya silakan. Kenapa pertanyaannya? Kenapa ketika pamannya yaitu Abu Thalib sedang sakaratul maut ternyata yang datang duluan itu abu jahal bukan nabi kita muhammad shallallahu alaihi wasallam tentunya ini perlu dibaca di dalam buku-buku sejarah prosesnya itu gimana gitu loh apa istilahnya itu apa Kronologinya ya. Ini kita perlu melihat ke buku sejarah Kronologinya bagaimana Apakah saat itu Nabi SAW Ada urusan Sehingga kedahuluan Sama siapa? Sama Abu Jahal Atau karena ada pertimbangan lain Ya Karena penghormatan Atau apa alam. Saya belum membaca Secara detail Kronologi Kejadian hari itu kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedahuluan sama Abu Jahal? Tapi toh ya, kalaupun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang duluan, ternyata endingnya sama. Endingnya sama, yaitu bahwa Abu Talib tetap meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan tidak mengambil ajaran Islam. Wallahu a'lam sor. Ketika awal-awal Mengenal ajaran sunnah Berapa hal yang kita Praktikan sangat mungkin Langsung terkesan frontal Terhadap kebiasaan Masyarakat tempat tinggal kita Seperti tidak ikut acara Tradisi yang umum tidak mau bersalaman rutin setelah sholat jamaah, bercerana cingkrang. Dalam kondisi normal mengamalkan hal-hal tersebut saja sangat mungkin kita akan dicap aneh, dikucilkan atau yang lain tanpa kita mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan atau berdakwah secara risan terhadap masyarakat di sekitar kita bagaimana nasihat Ustaz. Anak-anak muda yang memoles rambutnya dengan warna oranye. Ketika mereka pulang ke kampungnya dianggap aneh gak? Aneh gak? Aneh. Mereka beda gak? Anak-anak muda itu pede enggak? Pede enggak? Pede. Padahal melakukan sesuatu yang sama sekali tidak dianjurkan di dalam agama kita. Sekarang saya tanya. Kalau misalnya anak-anak tersebut. Dengan gaya rambut yang apa yang kayak gini? Apa? Mohak. ya yang cuma apanya? tengahnya kok. Anak-anak muda, enggak mesti anak muda, anak tua juga. Ya, yang memasang apa? anting yang kayak gelang itu loh Dipolongi di mana? Di kupingnya. Mereka pergi untuk pulang ke kampung. Kenapa kita yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pede untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui? Padahal ini jelas-jelas berpahala. Terus bagaimana Ustadz seandainya masyarakat menganggap miring? Inilah yang saya katakan tadi di muka bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Banyak di antara kita cenderung untuk pasrah dan menyerah. Lah, wis kadung dianggap aneh. Ya sudah, sekalian saja enggak usah senyum. Ya tambah. Seharusnya ketika kita sudah disikapi seperti itu, kita berusaha secara maksimal bagaimana kita bisa menetralisir pandangan negatif tersebut. Minimal meminimalisir mengurangi anggapan-anggapan yang keliru dari masyarakat. Bagaimana caranya Ustaz? Tadi yang saya sampaikan, ramah. Ketemu sama orang, nyapa. Biasakan untuk senyum Sama orang Kadang-kadang subhanallah saya Berapa kali gitu Diajak atau diantar adik Ibar naik Kemana gitu, mobil gitu Di tengah jalan, sambil nyopil Ada orang berdiri di pinggir jalan Kemudian Adik saya manggut gitu Manggut gitu Sana juga gitu Nuduk juga, setelah lewat Saya tanya Siapa, Dek? Embuh. Loh, kok embuh? Yang penting kan saya manggut, dia manggut. Coba sekarang, kalau ada orang, Panjenengan lagi duduk depan rumah, kemudian ada orang lewat, dia gak kenal sama Panjenengan. Dia manggut. jenengan gimana? Apa jenengan kayak gini? Kan gak, kan? Pasti manggut juga. Tapi apa efeknya? Ketika jadikan manggut gitu, apalagi kalau sampai salam, ya assalamualaikum. Efeknya apa? Kesannya positif apa negatif? Positif, pasti positif. Jarang diantara kita, ketika diangguti sama orang kita mengatakan siapa sih kok? Jarang. Eh, yang ada kita adalah ikut manggut, kemudian kesan positif dalam hati kita. Oh ini orang ramah. Ini loh yang kita inginkan. Jadi ketika ada orang memandang kita ini aneh, perilaku kita harus kita tingkatkan kualitas kebaikannya, sehingga lama-lama masyarakat mulai bisa menerima, bahkan lama-lama mau mendekat, bertanya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, sampai justru malah akhirnya bisa-bisa bisa saja dia malah bisa kita dakwahi dan menerima dakwah kita. Apa hukumnya menyebut Nabi Muhammad Sayyidina Terus salawat seperti apa Yang diajarkan oleh Nabi SAW Boleh Mengucapkan Sayyidina Muhammad SAW Di dalam khutbah Di dalam keseharian Boleh Akan tetapi kalau di dalam Salat Di dalam apa? Salat Sebaiknya mencukupkan Seperti apa yang dicontohkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika tahiyat kita kan mengucapkan selawat. Bagaimana selawatnya? <tinyatakan> Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kalau dalam salat sebaiknya mencukupkan dengan seperti itu sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam karena di dalam salat ini bacaannya gerakannya pakem ya sudah uh, sudah tetap ya. tapi kalau di luar salat para ulama kita mengatakan boleh contohnya khutbah jumat contohnya dalam ceramah kayak gini boleh mengucapkan sayyiduna karena nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana sayyidu waladi adam Kata Nabi SAW Aku adalah sayyidnya Bani Adam hmm. Sayyid itu adalah Pemuka, pemimpin ya Itu artinya sayyid Salawat yang benar bagaimana Ya Lebih baik mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Yang paling afdol adalah Membaca salawat Ibrahimiyah Yang paling afdol membaca salawat apa? Ibrahimiyah, yang tadi saya baca ya Itu lebih afdol InsyaAllah Ustadz, apakah benar surga dan neraka itu bernafas? Apakah benar surga dan neraka itu bernafas? Disebutkan dalam hadis yang sahih seperti itu. Dalam hadis yang sahih disebutkan seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahawa panasnya musim panas, panasnya musim panas, itu adalah Efek Salah satu efek dari Bernafasnya Neraka Dan dinginnya ya Musim dingin Itu juga Salah satu efek dari Bernafasnya neraka Jadi neraka ini Mengeluh kepada Allah Wahai Rabbi Akala ba'duna ba'da. Wahai Rabbi. Api yang menyala di dalam neraka ini. Karena tidak menemukan apa yang dibakar. Akhirnya saling membakar. Api membakar api. Gak ada yang dibakar, gak ada lagi. Ya. Maka kemudian Allah mengizinkan neraka binafasain untuk bernafas setahun dua kali. Bersyukurlah kita yang boleh bernafas setiap detik. Neraka diizinkan untuk bernafas satu kali. Nafasun fis-sayfi wa nafasun fish Satu nafas ketika musim panas, satu nafas ketika musim dingin. Adapun nafas yang di musim panas Itulah yang kalian Rasakan berupa Panasnya luar biasa Ketika musim panas Kita masalahnya daerah tropis ya Ya, Antum mungkin Belum pernah merasakan bagaimana Panasnya musim panas di Arab Itu kadang-kadang Sampai 50 derajat celcius Itu panasnya Luar biasa Jadi ketika kita buka pintu kan kita kalau di sana AC itu kan kebutuhan primer, jadi yang namanya di Saudi yang namanya kamar, yang namanya rumah, kelas, masjid itu harus pakai AC. Kalau enggak mateng, ya. Dari kamar AC keluar. Nah, ketika keluar mau ke masjid, masya Allah. Jadi, begitu kita buka pintu mak, puf, panasnya luar biasa. Jadi satu nafas di musim panas, one nafasun fiscita dan satu nafas di musim dingin. Jadi kalau orang mungkin di sini yang dinginnya masih Kota Yasa yang masih belum ada apa-apanya lah. Mana Kota Yasa? Kota Yasa itu dinginnya belum ada apa-apanya. Kalau di sana musim dingin Allahu Akbar. Di daerah Riak itu bisa sampai nol. Atau di bawah 0 derajat celcius Itu saya pernah pakai kaos Dalam Pakai kaos luar Pakai baju Pakai sweater, pakai jaket Masih dingin itu Masya Allah itu dinginnya Jadi dingin itu juga siksa gitu loh Sebagaimana panas juga Siksa ya. Tapi anehnya saya melihat Anak-anak kecil orang-orang Arab itu Ketika kita pakai jaket, sedemikian banyak, dia pakai Training pakai kaos, main bola di luar Masya Allah ini Sudah <laughs> Sudah beradaptasi ya. sudah beradaptasi. Bagaimana hukum membaca Al-Quran Dengan langgam Jawa Sering ditanyakan ini ya Lagi ramai-ramainya. Apa sih tujuan membaca Al-Quran? Apa tujuan membaca Al-Quran? Huh? tujuan membaca Al-Quran adalah untuk dihayati kemudian untuk diamalkan itu kan tujuan utamanya tujuan utamanya itu sehingga kita harus menyesuaikan dengan tujuan utama tersebut para ulama kita dari dahulu sudah menjelaskan Imam Ibn Kathir Kemudian juga Imam Ibn Qayyim Kalau tidak salah al Jauziyah, Mereka menjelaskan bahwa Membaca Al-Quran Menyesuaikan dengan Nada-nada musik Itu tidak diperbolehkan Di dalam agama kita Karena banyak faktor Di antaranya Adalah Memaksakan diri Memaksakan diri Untuk Mengikuti langgam itu Berbeda dengan orang yang membaca Sudah bawaannya Memang seperti itu bawaannya membaca Bukan dipas-paskan Kalau yang kita lihat dalam rekaman itu Kelihatan sekali dia berusaha untuk apa? Berusaha untuk Menyesuaikan dengan Tengkok-tengkoknya dan dikhawatirkan nanti Lama-lama ada orang yang membaca dengan gaya yang lainnya Nanti ada Al-Quran Lagu Dangdut Ini sudah mulai orang sudah mulai memunculkan Baru tadi pagi saya mendapatkan kiriman berita Ada seorang tokoh yang mengatakan Tidak apa-apa membaca dengan mau pakai Jawa, mau pakai Sunda, mau pakai model hip hop katanya. Nanti lama-lama baca Al-Fatihah pakai langgam balonku ada lima nanti. Ya, makanya sebaiknya seperti ini dihindari ya, dihindari. Dan menimbulkan polemik yang berkepanjangan, tidak rampung-rampung, padahal kita masih banyak masalah-masalah yang pokok di masyarakat masalah-masalah besar gara-gara masalah seperti ini akhirnya masalah-masalah yang inti yang lebih penting malah terabaikan, memperbaiki akidah umat mengurusi ekonomi umat akhirnya habis waktu untuk membahas yang sebetulnya -se. yang seharusnya dari awal kalau dihindari, tidak akan menambah masalah Wallahu Ta'ala A'la wa'alam Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Beberapa pertanyaan tidak bisa kita baca. Karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.